Pemimpin Biduan Menurut lagu yang kedelapan Masmur Daud Tolonglah kiranya Tuhan Sebab orang saleh telah habis Telah lenyap orang-orang yang setia Dari antara anak-anak manusia Mereka berkata dusta ...yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis... ...dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis... ...dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata... ...dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami menyokong kami... Siapakah Tuan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan... Adla janji yang murni. bagaikan perak yang teruji... ...7 kali dimurnikan... ...dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan... ...yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami... ...senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik... ...berjalan kemana-mana... Sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia.